Mitra bisnis, menurut pakar Sosial Politik Hermawan Sulistio, minimnya infrastruktur pendukung akan membuat opsi pembatasan dan konversi BBM akan menimbulkan masalah baru jika pemerintah memaksakan kebijakan itu terlaksana pada April mendatang tanpa persiapan yang lebih matang. Untuk itu, Hermawan menyarankan agar pemerintah berani mengambil opsi untuk menaikkan harga BBM. Nah, untuk membahas berapa besaran harga yang ideal terkait kenaikan ini, Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, berapa harga yang ideal menurut visi Bapak? Kalau menurut saya 1000 sampai 2000 masuk akal lah. Dari 4,5 gitu. Kalau eh, apa? nilai ekonomisnya eh, standar dengan produksi di atas 7000, ya subsidi, subsidi dikit lah 6000 perak gitu, sambil sosialisasi supaya mobil-mobil yang lebih baru termasuk yang kelas-kelasnya wansa atau kelas-kelas nya Grand Max atau apa yang yang yang eh, di bawah lah gitu itu eh, konsumennya masih mampu membeli eh, BBM yang yang eh, ada di kelas mereka gitu. Hmm. Kalau di di atas itu kan umumnya udah pindah ke pertama. Jadi kisaran kenaikan seribu hingga dua ribu rupiah masih lebih baik daripada memaksakan pembatasan konsumsi atau konversi ya Pak Her? Iya. Dengan sosialisasi dengan itu, itu udah paling masuk akal daripada bikin BBM ini gitu ya, BBG, bahan bakar gas, udah konverternya, udah pomnya nggak ada, gasnya meledak-ledak lagi gitu. Hmm. Ya. Lantas kalau opsi kenaikan telah terjadi, apa langkah lanjut yang harus dilakukan pemerintah Pak Her? Menurut saya ya, eh, pintar-pintar ngatur aja pemerintah ini, ini kan konsumsi BBM kita ini kan terlalu besar gitu ya. Lah. Terlalu besar kalau khusus untuk transportasi, infrastruktur transportasi itu is a must namanya. Jadi itu wajib hukumnya, itu sudah nggak bisa ditawar lagi. Solusi di seluruh dunia ya pasti begitu. Ya, kalau kita lihat eh, mulai 70-an, tahun 70-an sampai tahun 90-an, tingkat kemacetan yang kita alami di Jakarta itu kan, Jakarta ya paling deket lah, paling gampang ukurannya itu kan setara dengan Bangkok, setara dengan Manila. Dulu malah Bangkok itu lebih macet dari kita. Sekarang, karena dia bangun infrastrukturnya, itu Bangkok masih mengalir jalan itu, dan dia bangun jalan-jalan eh, tol dan non-tol berlapis-lapis itu sudah terasa hasilnya sekarang. Demikian Hermawan Sulistio. Saya Kiki Wijaya.